يا أيها الذين آمنوا الطاق الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أموالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الدعوة إلى Ilahulillahhi Taala berdakwah, mengajak, menyeru segenap manusia ke jalan Allah Subhanahuwataala merupakan ibadah yang agung. Allah Subhanahuwataala memerintahkan untuk menunaikan tugas dakwah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mendorong kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan tugas yang mulia ini. berdakwah, mengajak, menyeru manusia untuk berjalan di atas jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Sungguh merupakan tugas yang mulia Merupakan tugas yang teramat agung Bagi seorang Muslim Manakala ia berkiprah di dalam dakwah Menyeru mengajak manusia Untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-33 Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa 'amilas shaliha wa qala innani minal muslimin. Wa ahsanu qawlan siapakah dan siapakah yang lebih baik perkataannya? minamda' ila Allah dari orang yang menyeru mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala wa 'amila salihah dan ia pun beramal saleh wa qala innani minal muslimin dan ia menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah, ia turut di dalam dakwah, ia turut serta untuk menyebarkan risalah Islam ke segenap manusia berdasarkan kemampuan yang ia miliki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah ini Adalah orang-orang yang terbaik perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman Di dalam surat Yusuf ayat 108 Qul hadhi sabili ad'u ilallah Ala basiratin ana wa manitta ba'ani Wa وَسُبْحَانَ wa وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ Katakanlah inilah jalanku Ad'u' ilallah Saya menyeru mengajak ke jalan Allah Ala basiratin atas dasar basirah Maksudnya atas dasar ilmu Bukan atas dasar hawa nafsu bukan atas dasar pendapat akal sendiri tetapi atas dasar basirah yang dibimbing dengan wahyu ana wa saya dan orang-orang yang mengikuti saya dan maha suci Allah dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam surat Yusuf ini terkandung dalil Bahwasannya setiap pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah aduat, mereka adalah para dai. Siapapun yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka di pundaknya terkandung amanah. Di pundaknya terpikul amanah untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Kenapa demikian? Di dalam ayat ini disebutkan, "Anawamanita ba'ani". Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wamanita ba'ani dan orang-orang yang mengikuti saya. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapapun ia, kalau ia seorang Muslim yang baik, seorang Sunni, seorang Salafi, seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, maka ia terkena kewajiban untuk berdakwah. Terkena kewajiban untuk mengajak manusia, untuk menyeru manusia agar menetapi al-haq. Agar berjalan di atas kebenaran, agar ia bersama untuk menegakkan al-haq itu sendiri. Karena sesungguhnya, apa yang disampaikan di dalam ayat ini secara jelas mengandung perintah kepada kita. Untuk senantiasa menunaikan tugas yang mulia ini Yaitu tugas dakwah Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di dalam surat Ali Imran Ayat 104 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wal minkum ummatu yada'una ilal khairi Waya'muruna bil ma'ruf Wayanhauna anil munkar. Wahulah ika humul muflihun dan hendaklah ada dari kalian sekumpulan orang yaitu satu umat yang umat tersebut tugasnya yadouna ilal khair menyeru kepada kebaikan mengajak kepada kebaikan wayakmuru nabil ma'aruf dan memerintahkan untuk menunaikan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, demikian pula tugas umat tersebut mencegah agar orang-orang tidak mengerjakan kemungkaran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya hendaknya ada satu umat yang bergerak untuk menunaikan tugas yang mulia ini berdakwah menyampaikan risalah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah Al-ayah Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu Serulah oleh engkau segenap manusia ke jalan Rabbmu Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Bil hikmati dengan cara yang hikmah dengan cara yang bijak Sesuai dengan tuntunan Al-Quran Was-Sunnah Sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah Wal-Mau'idhatil Hasanah Dan dengan nasihat yang baik Inilah dakwah Tugas kita Tugas semuanya Dari ayat-ayat tersebut Kita akan dapati Bahwasannya Sedemikian banyak Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bergerak di dalam dakwah. Demikian juga hadis terdapat di dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan dorongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat, motivasi. Agar kita bergerak di dalam dakwah. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam As-Sahihain, hadis dari Sahal bin Saad radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, yaitu sesungguhnya Nabi saw memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Wahai La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Demi Allah seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu Khairun laka itu lebih baik bagi dirimu min humrin na'am Daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah adalah merupakan simbol. Simbol harta yang sedemikian bernilai. Di mata orang-orang. Pembesar-pembesar masyarakat Quraisy Pada waktu itu. Unta merah merupakan simbol. Bahwasannya. Apa yang ia dapatkan? Seseorang mendapati ataupun memiliki unta merah berarti ia memiliki harta yang sedemikian sangat-sangat berharga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kias, melakukan satu bentuk analogi. Seandainya seseorang mendapatkan unta merah, memiliki unta merah itu belum ada apa-apanya dibandingkan. Apabila ia melalui dirinya, seseorang kemudian mendapatkan hidayah. Seseorang kemudian mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian menjadi orang yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kekayaan yang sedemikian berharga Itu tidak atau belum seberapa Bila dibandingkan dirimu Mengantarkan seseorang Untuk kemudian orang ini mendapatkan hidayah Mendapatkan petunjuk Kemudian orang ini menjadi orang yang baik Menjadi orang yang saleh, Menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mendapatkan harta yang sedemikian berharganya itu, belum bernilai apa-apa, dibandingkan bila dirimu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi media, perantara, sehingga seseorang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang berada, dan senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan pahala yang teramat agung. Tentu ini merupakan pahala yang teramat besar yang akan didapatkan oleh seseorang yang mengajak orang lain, kemudian orang lain tersebut kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka baginya semisal pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Seseorang mengajak temannya untuk ta'alim Seseorang mengajak temannya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang mengajak temannya untuk bisa menunaikan syariat Islamiah, Maka ketika orang tersebut mau melaksanakan Apa yang kita sampaikan kepada dirinya Maka kita yang menyampaikan kepada orang tersebut Dan orang tersebut mengamalkannya Maka pahala orang tersebut pun Bisa kita dapatkan Kita mendapatkan pahala yang sama Dengan orang yang mengerjakan kebaikan Dengan sebab melalui diri kita Dengan sebab diri kita Mengajak orang tersebut untuk mengerjakan kebaikan Sedemikian banyak Pahala yang bisa kita raih sedemikian banyak pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita mengajak kepada orang-orang untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentu saja perjalanan dakwah tidaklah semulus yang kita bayangkan. Perjalanan dakwah tidaklah senantiasa ditaburi dengan bunga-bunga yang sedemikian harum mewangi. Perjalanan dakwah mendaki lagi sukar. Perjalanan dakwah penuh, dipenuhi dengan onak dan duri. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran yang ia akan terus bergelut di dalam dakwah itu sendiri. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala yang akan terus bertahan menyampaikan risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun rintangan, meskipun hadangan, meskipun kendala senantiasa berada di hadapannya. Rintangan, kendala. Bukan merupakan sesuatu yang menjadikan ia lantas harus mundur teratur. Ujian dan cobaan bukan berarti menjadikan dirinya, kemudian patah arang, patah semangat, kemudian meninggalkan dakwah. Tidak. Bagi seseorang yang berkecimpung di dalam dakwah, ia akan mempelajari, Bagaimana saat-saat awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala kehadapan orang-orang Quraisy? Bagi orang yang berkecimpung di dalam dakwah, ia akan memahami benar tabiat dakwah yang kadang harus ia hadapi dengan penuh kegetiran. Yang kadang ia harus hadapi dengan penuh kepahitan, ia akan bercermin kepada apa yang sudah diperbuat dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengoklah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau belum menyampaikan dakwah kepada orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah. Orang-orang musyrikin Quraisy sedemikian percaya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan lakab, mendapatkan gelar al-Amin. Orang-orang Quraisy yang memberikan gelar itu sebagai orang yang terpercaya. Orang yang amanah. Mereka orang-orang musriqin Quraish memberikan gelar. Namun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam menyampaikan kalimatul Tauhid, menyampaikan bahwasannya yang harus disembah, yang berhak untuk diibadahi, Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selain itu harus dinafikan. Maka kemudian orang-orang yang dulunya sedemikian simpati, orang-orang yang dulunya sedemikian menaruh hormat kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia memusuhi. Tak sekadar memusuhi. Mereka pun melakukan rencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka ada karib kerabat dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua kendala itu, semua rintangan tersebut tidak lantas kemudian menjadikan Ar Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam kemudian menghentikan dakwahnya. Dakwah terus berlanjut, walaupun beliau disakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Berda'wah Ke negeri ta'if Mengajak masyarakat ta'if Untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak masyarakat ta'if Untuk senantiasa bertauhid Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Menyembah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif? Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat yang mendampingi, kemudian bahkan mendapatkan caci maki, bahkan mendapatkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Lebih daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat yang mendampingi kemudian dilempari, disakiti fisik beliau hingga kemudian beliau berdarah. Ini konsekuensi dakwah ketika menghadapi masyarakat yang jahil. Ketika menghadapi masyarakat yang sedemikian bodoh diajak untuk menuju ke jalan yang Allah ridai, ke jalan surga, mereka kemudian menolak, bahkan tidak hanya menolak, mencela, mencaci maki, menyakiti baik secara verbal maupun secara fisik. Demikian kerasnya Perlawanan masyarakat Taif kepada Rasulullah SAW yang menyampaikan dakwah secara hikmah, yang menyampaikan dakwah dengan penuh kasih sayang, tetapi dibalas dengan kekerasan. Ini dakwah Rasulullah SAW menceritakan kehadapan para sahabat dalam sebuah hadis dari Abi Abdullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh seakan saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yahki nabiyan min al-ambia. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkisah, bercerita tentang seorang nabi dari para nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang nabi ini? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Darabu kaumuh, faadmauhu, wahyu yamsahu dham an wajih. Kaum dari Nabi tersebut memukul Nabi tersebut, sehingga kemudian mengucur darah dari tubuhnya. Ia mengusap darah itu dari wajahnya Darah yang mengucur dari wajahnya, wajah seorang nabi itu kemudian diusapnya. Yaqulu dan seorang nabi yang dalam keadaan berdarah-darah ini berdoa, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'alamun Ya Allah ampunilah kaumku. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Lihatlah perjalanan dakwah seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaumnya menyakitinya. Yang menyebabkan wajah sang Nabi berdarah. Menetes darah dari wajahnya. Darah itu ia usap. Seraya ia berdoa. Allahum magfir fa innahum la ya'alamun. Ya Allah ampunilah kaumku. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Ini kisah seorang Nabi yang diceritakan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Dan tentu saja kisah-kisah ini diungkapkan kepada para sahabat agar para sahabat mengetahui betapa berat menunaikan tugas dakwah. Betapa tabiat dakwah akan senantiasa dipenuhi dengan berbagai macam kesulitan. Ya. Oleh karenanya banyak kisah-kisah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke para sahabat. Pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan di hadapan para sahabat bagaimana ada seorang Nabi yang sampai kepalanya digergaji. Kepalanya dibelah dengan gergaji. Ya. Mengungkapkan betapa dakwah itu sesuatu yang perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Dan demikianlah. Ya. Bahwasannya ketika dakwah itu sedemikian ya, Tampak ya, Keras Mendaki lagi sukar Namun Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak menyianyikan Perjuangan hamba-hambanya Yang ingin menyampaikan risalah yang ingin menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala Yang ingin mengajak manusia Agar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak menyanyiakan Pengorbanan hamba-hambanya Dan sudah menjadi kewajiban kita Sebagai seorang muslim Ketika berkecimpung di dalam dakwah Untuk Senantiasa memancangkan kesabaran di dalam menunaikan tugas dakwah tersebut. Tanpa kesabaran, niscaya akan mudah seseorang terpelanting dari kehidupan dakwah. Tanpa kesabaran, seseorang akan, akan mudah patah. Di tengah jalan. Ketika ia berupaya untuk menunaikan tugas dakwah tersebut. Tanpa kesabaran seseorang akan mudah untuk kemudian. Ya. Tidak bersemangat. Ya. Di dalam menyampaikan. Ya. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Penting sekali. Kesabaran itu tertanam pada diri kita. Baik ketika kita mendakwahkan, Atau ketika kita mengamalkan ilmu. Bahkan ketika kita menuntut ilmu pun, Kesabaran itu mesti harus sudah terpancang di dalam diri kita. Betapa sulit, Betapa banyak gangguan, seseorang untuk bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Betapa sulit seseorang untuk menjadikan dirinya baik. Sulit. Gangguannya itu macam-macam. Ya. Ada orang yang ingin baik. Seorang muslimah ingin baik. Seorang muslimah ingin menutup aurat. Sampai wajahnya pun ditutup. Tetapi rintangan, hadangan, dan bahkan kendala itu ada di hadapannya. Ya. Ada yang diancam ya. oleh pihak petinggi, perguruan tingginya. Diancam. Ya. Ada yang kemudian, ya. dicoba untuk kemudian apa? Diuji dengan apa? Ya, Ditakut-takuti. Ya. Dan sekian banyak suara-suara ya. sumbang untuk kemudian suara-suara ya. ya. sumbang yang tentunya ingin melemahkan semangat sang muslimah mengenakan hijab bagi tubuhnya. Baru untuk mendakwahi dirinya sendiri Dirinya sendiri ingin baik Dirinya sendiri ingin menjadi muslimah yang baik Ternyata Aral merintang sudah ada di hadapannya Aral melintang sudah ada di hadapannya Dalam bentuk peraturan-peraturan Ini ketika dirinya ingin baik. Sementara yang mendedahkan aurat, sementara yang hura-hura, sementara yang berbuat, bahkan yang LGBT, diberi kebebasan, bahkan diberi dana. Pernah ada, di sebuah kampus perguruan tinggi Yang menggunakan label Islam Di kota ini Buletin resmi fakultas Buletin resmi fakultas Yang dikelola oleh mahasiswanya ya. Ya. Mengangkat tulisan Pembelaan terhadap Pernikahan satu jenis kelamin Bayangkan kalau buletin resmi ini berarti Dananya dari ya. Dari mana? Dari perguruan tinggi kan? Ya. Sampai pernah ada buletinnya resmi ya. Fakultas terbiah ya. Mengangkat Tulisan yang membela ya. Pernikahan Satu jenis kelamin Resmi Makanya kalau Pak Ketua MPR mengatakan Siapa itu? Pak Zulkifli Hasan Mengatakan ya. Ya. Ya. Dengan makna redaksi ya. Harusnya yang dicegah jangan cadar Yang dicegah tuh LGBT Betul ya. Karena memang di antara para pendukung LGBT itu di antaranya Para aktivis dan bahkan guru besar dosen Di perguruan tinggi yang mengenakan label Islam tersebut Ini Kondisi yang ada di tanah air Meskipun kita yakin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun Sebagaimana dulu tahun 1983 Tahun 1984 Ketika anak-anak SMA Mengenakan jilbab Baru jilbab Bukan jilbab yang katanya jilbab yang besar, yang besar. Bukan baru jilbab yang cuma satu bahu Ya. Satu dua orang anak SMA mengenakan jilbab Ribut ya. Tahun 1983 Tahun 1984 Putri-putri ya. anak SMA Muslimah-muslimah Yang mereka baru ya. Di kelas satu kelas dua SMA karena girah keagamaan yang tumbuh pada mereka, mereka ingin menutup auratnya, tapi kemudian pihak sekolah menghalangi. Itu tahun waktu itu jilbab, baru baru kerudung saja. Kerudung pakai baju putih, bawahnya abu-abu, terus pakai kaos kaki. Cuma karena pakai kerudung mereka dihalang-halangi. Tahun 1983-1984 Kalau ingat pada waktu itu Rasanya kita pesimis Jilbab tidak akan berkembang di negara Indonesia Tapi setelah berlalunya masa Berjalannya masa Walhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT sekarang ini yang namanya jilbab, yang sekarang namanya kerudung, itu sudah masuk ke pelosok-pelosok tanah air. Sudah menjadi sesuatu yang pemandangan yang biasa. Tapi ketika awal-awal mereka mengenakan kerudung, luar biasa tantangannya. Demikian juga halnya. Cadar, niqab, burqa atau yang lainnya. Ya. Saat ini mungkin akan menghadapi tantangan-tantangan itu. Tapi yakinlah bahwasannya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Disinilah tugas kita untuk senantiasa Berjuang bahwasanya Banyak sekali syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Yang harus kita perjuangkan Bukan semata-mata diperjuangkan kepada orang lain Kepada diri kita sendiri Terkadang kendalanya luar biasa Rintangannya luar biasa Untuk diri kita sendiri Diterapkan untuk diri kita sendiri ya. Ya. Ada orang Belajar agama Kemudian setelah itu Terjadi perubahan sikap ya. Yang dulu Tidak berjenggot, sekarang berjenggot Yang dulu pakaiannya isbal Sampai ke bawah mata kaki Sekarang sudah terangkat di atas mata kaki Dengan bahasa lainnya cingkrang Terjadi perubahan sikap Solatnya mulai teratur Senantiasa berusaha untuk berjamaah di masjid Solat-solat sunnahnya Demikian juga kalau malam Ia berusaha untuk solat malam Minimalnya witir ia usahakan Ya Kemudian ia tunaikan puasa-puasa sunahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika terjadi perubahan-perubahan sikap pada diri seseorang, orang tuanya tahu. "Loh, Le, kok kamu sekarang udah beda? Kamu ngaji sama siapa, Le?" dicurigai. Ini baru penerapan pada diri, penerapan pada orang per orang. Tapi orang tuanya kemudian merasa curiga, jangan-jangan ini ikutan ikut-ikut teroris, jangan-jangan ini kaum radikal, jangan-jangan ini yang suka bom-boman, dicurigai. Ini kondisi faktual di lapangan. Ketika seseorang ingin menjadikan dirinya baik, Ketika seseorang ingin berubah ke arah perbaikan, Ke arah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridoi, Ternyata tidak semulus yang ia bayangkan. Jalannya tidak semulus yang ia fikirkan. Terlebih lagi untuk akhwat muslimah akan sangat kentara sekali Mencolok yang dulu mungkin kerudungnya kecil-kecil Sekarang jadi besar Warnanya hitam lagi Pulang ke kampung halamannya Ayah ibunya terkaget-kaget Kamu setelah, setelah belajar di Semarang kok jadi begini? Kok berubah? Ini ketika nilai-nilai yeah. Islam sudah mulai diterapkan di dalam kehidupan diri seseorang. Pasti akan timbul yeah. sesuatu yang yeah. Yeah. terjadi perbedaan-perbedaan di situ. Yeah. Keterkejutan-keterkejutan. Ya, yeah. ya. Yeah. Pada masyarakat sekitarnya, Pasti ada. Ya. Tahun lalu dia pulang ke kampungnya. Ya. Dia aktif di masjid. Ikut perayaan ini, Ikut perayaan itu. Sekarang setelah kerudungnya begitu, Dia gak mau. Nah mulai. Ya. Perubahan sikapnya itu mulai di, Mulai diselidiki. Kenapa bisa berubah begini? Dulu ketika setahun yang lalu ketika dia pulang ke kampung ini Dia mau salaman sama laki-laki Sekarang setelah kerudungnya besar Dia gak mau salaman malah sembunyi Mulai Mulai masyarakat memberikan penilaian Mulai Ya Kenapa demikian? Karena masyarakat ya. memang sedang asing dalam posisi masyarakat dalam keadaan masyarakat asing dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa ya. "Badal al Islamu qariba wasayyudu qariba, khabar badal, fatubali lil ghuraba Islam itu datang dalam keadaan asing. Bada'al Islamu ghariba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Orang-orang tidak mengenal, ini apa ini? Ajaran apa? Dan akan kembali lagi. Nilai-nilai Islam itu menjadi sesuatu yang asing. Akan kembali lagi. Nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam itu akan menjadi sesuatu yang asing. Maka beruntunglah Al-Ghurba. Orang-orang yang di dalam keterasingan itu. Beruntunglah orang-orang yang dalam keadaan asing tersebut. Siapa itu orang yang asing? Yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah masyarakat yang rusak. Ia melakukan perbaikan, perbaikan terhadap dirinya sendiri, perbaikan terhadap keluarganya, perbaikan terhadap masyarakatnya, di tengah kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, masyarakat yang rusak. Ini dakwah. Jadi ngeri ya, ikut dakwah Iya Wah ini materinya Menakutkan ini Materinya bukan memberi semangat Ini malah kok jadi Wah surut ini ya. Tapi itulah kenyataan, realita Terpaksa harus diangkat Di dalam majelis ini, agar kita Menghadapi kenyataan ya. Bahwasannya ketika kita Mengamalkan nilai-nilai Islam bisa jadi Kita termasuk orang-orang yang Disikapi Baik oleh keluarga Disikapi oleh masyarakat disikap Disikapi oleh orang-orang sekitar kita Bisa jadi Bisa jadi seperti itu tapi disitulah letak ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Ujian dalam hal sabar atau tidak kita menghadapi fenomena seperti itu. Karena kita akan diuji. Kita akan diuji. Pakaian kita berubah saja akan diuji kok. Ya. maka ketika kita menghadapi ujian-ujian seperti itu, ya. ya. banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah that yang membolak-balikan hati. Ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, Jangan kemudian kita beranggapan terlalu negatif kepada orang yang menyikapi kita. Bisa jadi tahun depan, tahun depan, tahun depannya lagi, Orang yang dulu memusuhi kita, orang yang dulu menyikapi kita, Justru berdampingan dengan kita di dalam dakwah. Tidak menutup kemungkinan. Orang yang dulu begitu getol permusuhannya kepada kita. Ketika kita lihat setelah dia pensiun, setelah kita lihat ternyata rambutnya sudah putih semua. Dia ternyata, jadi oh pengurus masjid sekarang. Dulu, dulu subhanallah dia keras sekali menentang dakwah. Allah bolak-balikan hati. Artinya apa? Artinya kita jangan pesimis. Jangan kemudian kita lantas mudah patah semangat ketika menunaikan dakwah ini. Di pulau buru, di pulau buru, Pulau Buru itu kan tempat pembuangan tahanan politik, TAPOL, yang terlibat di dalam atau TAPOL PKI. Antara tahun 1969, 70, 71, mereka dibuang ke Pulau Buru, ribuan orang. Ternyata ketika kita kunjungi satu-satu-satu ex-mantan TAPOL PKI ini di usia senja mereka, usianya sudah sekitar 70-71. Berbincang-bincang pun sambil batuk-batuk. Oh, oh, oh. yeah. yeah. Suaranya sudah ada yang agak parau. Meskipun ada yang masih tetap semangat. Nampak dia ini aktivis dulunya. Gayanya masih nampak. Apalagi kalau disentil tentang Amerika. Wah, bukan main. Pencinya. Yeah. Yeah. Tapi... Setelah melihat kehidupan Satu dua orang diantara mereka justru mendapatkan hidayah Aktif Kalau kita mengadakan taklim mereka hadir Solat lima waktu ya. Sampai diantara mereka mengatakan ya. Ya, Alhamdulillah ya. Yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat Alhamdulillah ya. Kalimat-kalimat zikir. -kalimat ya subhanallah. Tidak menyangka kalau masa lalunya mereka itu. Ya seperti itu. Ya. Ya. Saya hanya ingin menggambarkan bahwasannya kita tidak boleh pesimis. Ya. Ketika kita berdakwah. Ketika kita mendakwahi orang tua kita. Ya. Mungkin hari ini, besok, lusa. Sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, orang tua kita belum bisa menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan. Jangan kemudian pesimis, terus sampaikan, terus sampaikan. Seraya kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seraya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan taufik hidayah kepada orang-orang yang kita dakwahi. Kadang kita kan mudah putus asa. Didakwahi satu kali, dua kali, tiga kali. Lantas kemudian kita katakan tidak mau menerima. Menentang. Langsung disikapi. Padahal dia orang tua kita. Yang harusnya kita sabari di dalam dakwah ini. Karena kita menginginkan, karena cintanya kita. Karena sikap rahmahnya kita kepada Kedua orang tua kita, kita dakwahi agar ia mau menerima syariat Allah. Agar mau mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita berupaya. Tidak lantas kemudian kita putus asa. Baru satu dua kali berdakwah, lantas kita simpulkan sudah tidak mau menerima tidak mau dinasehati. Belum tentu. Lihat proses. Umur tu 71 tahun baru menerima hidayah. Prosesnya sedemikian lama. Jangan berputus asa. Sabari dakwah ini. Sabari. Tunaikan terus dengan penuh Kesabaran. Kesabaran. Karena sesungguhnya Hati manusia itu ada di antara Dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Disinilah pentingnya kita Baik dakwah untuk diri kita sendiri Maupun untuk orang lain Kita berusaha untuk Tetap tegar, sabar Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetap bersemangat di dalam menunaikan dakwah, Apalagi di tengah kehidupan masyarakat. Sekarang ini, yang sedemikian berbagai macam pemahaman, tumbuh. Tumbuh berkembang di masyarakat. Dari mulai syiah berkembang. Belum Ahmadiyahnya. Belum ingkarus sunnahnya. Belum kaum Mu'tazilah. Setelah itu kaum liberal. Kaum pluralis. Dan sekian banyak pemahaman-pemahaman. Berkembang di tengah masyarakat. Belum yang khawarij, teroris. Mereka pun melakukan rekrutmen-rekrutmen. tiada hentinya mereka melakukan rekrutmen. Terutama anak-anak muda. Para mahasiswa, anak-anak SMA. Terus mereka grogoti. Mereka bina. Yang setelah itu mereka binasa dengan bomnya. Ya. Demikian Ini kondisi Kondisi faktual di lapangan Di tengah kehidupan Masyarakat kita Untuk menangkal itu Perlu Semangat kita Ta'awun kita Kerjasama kita Tolong menolong kita ya. Coba tanya ke bapak-bapak polisi itu tanyalah kalau ketemu pak Kapolri bila perlu ketemu pak Tito tanyakan kepada pak Tito ya. Ya. yang namanya teroris ya. radikalis itu seperti apa pasti akan digambarkannya ya. link-linknya kepada al Qaeda kepada ISIS kan begitu sekarang itu kan begitu kalau kita berbicara terorisme, maka image, persepsi kita kepada apa? ISIS Al-Qaeda. Begitu kan? Lihat spanduk-spanduk itu. Kami tolak ISIS. Begitu kan? Tapi ketika ditanya, apa itu ISIS? Tidak faham. Apa itu ISIS? Apa itu Al-Qaeda? Al-Qaeda yang katanya, ya, Kata Hillary Clinton. Dulu dibuat, dibesarkan oleh Amerika. Al-Qaeda. Kini setelah besar, Dia sekarang bergerak sendiri. Itu identik. Al-Qaeda, ISIS. Kalau kita berbicara terorisme, Maka yang ada di benak kaum muslimin, Al-Qaeda, ISIS. Atau jamaah Islamiyah. Yang di Indonesia diwakili oleh sosok ya. Seperti Abu Bakar Ba'asyir Itu saja gambaran ya. Seakan-akan terorisme itu Yaitu mereka Padahal ada ya. Orang yang menyebarkan terorisme Yang selama ini tidak pernah terdeteksi Dan tidak pernah diawasi Siapa mereka? Gerakan terorisme ini justru didukung oleh negara Oleh negara Perlu instruktur pelatih militer didatangkan oleh negara tersebut Perlu peralatan persenjataan yang canggih didatangkan oleh negara tersebut Ini yang menjadi sumber terorisme negara Tapi masyarakat tidak sadar kalau negara ini adalah negara teroris. Masyarakat tidak sadar bahwasannya gerakan terorisme ini dibakali ataupun dimodali oleh negara ini. Tidak sadar. Gerakan teroris yang memiliki pemahaman Syiah Rafidah. Ini yang belum dideteksi oleh aparat. Baik TNI maupun Polri. Masih menganggap Syiah Ravido itu faham. Faham keagamaan, itu saja. Tidak melihat bahwasannya di balik ini akan tumbuh teroris-teroris muda yang lebih radikal. Dan lebih berjaya karena didukung oleh negara Iran. Ingin bukti? Lihat ke negeri Yemen. Dulu Syiah Raufidoh di negeri Yaman kecil. Hanya sebuah kelompok organisasi pemuda yang bernama Syababul Mu'min. Asyikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah telah memperingatkan, telah mengingatkan pemerintah, jangan dibiarkan ini pemuda ini punya organisasi, jangan dibiarkan. Tapi rupanya peringatan hanya peringatan. Waktu itu tidak diperhatikan. Sehingga kemudian organisasi pemuda ini berkembang. Merekrut anak-anak muda. Anak-anak mudanya kemudian disekolahkan ke Iran. Kembali ke Yaman. Menjadi anak-anak muda yang sedemikian fanatik kepada Syiah Raufidah. Berkembang-berkembang sehingga kemudian membentuk partai politik. Membentuk partai politik. Sehingga kemudian mereka menduduki kursi-kursi di legislatif. Terus berkembang. Terus dipasok oleh Iran. Sehingga kemudian mereka memiliki kekuatan. Kekuatan mereka terpusat waktu itu di Provinsi So'adah. Di Provinsi So'adah mereka kuasai. Dan akhirnya mereka melakukan penggulingan kekuasaan. Berusaha untuk menggulingkan kekuasaan. Mereka melakukan gerakan-gerakan teror. Terutama terhadap kaum sunni. Ahlus sunnah mereka perangi. Syiah profidoh di negeri Yaman, Yang disebut di dalam media sebagai gerakan Houthi. Tulisannya Houthi. Ya. Ya. Ini yang didanai oleh Iran. Ya. Di Lebanon ada Hezbollah. Didanai. Yang senyatanya mereka adalah Hezbollah Syaiton. Ya. Terus demikian. Di Syria. Ya. Ya. Bahkan di Bahrain. ya. Ini mereka menggalang. Menggalang kekuatan untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Ya. Ya. Ini yang tidak ataupun belum ya. belum dijadikan sebagai ya. sasaran untuk menjadikan ya diawasi ataupun dikontrol. Nah, oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban kita apabila kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkhusus kepada aparatur-aparatur pemerintahan. Siapa yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada para pejabat, kepada aparatur pemerintah? Siapa Tugas kita yang sudah mengerti Tentang apa dan bagaimana terorisme itu Tugas kita untuk melakukan pencerahan itu Bagaimana cara melakukan pencerahan? Ada majalahnya? Ada majalahnya? Kita insya Allah akan menyebarkan majalah Ya yang dibagikan secara cuma-cuma Dibagikan secara cuma-cuma Ke instansi-instansi pemerintah Baik TNI, Polri maupun yang lainnya Ke sekolah-sekolah Karena anak-anak muda Banyak yang terperangkap dengan Jerat-jerat terorisme Radikalisme Tugas kita ya. sebagai seorang muslim, sunni, salafi yang menginginkan negara ini ya. terbebas dari aksi-aksi terorisme, radikalisme. Ya. Insya Allah nanti hubungi saja panitia pengajian ini kalau ingin majalahnya. Gratis. Gratis. Gratis. Ya. Walaupun kami tidak menutup, misalnya saya ingin nih, saya ingin visabilillah, sedekah untuk majalah ini, saya berikan, walaupun kami tidak menutup. Tapi kalau tidak punya, tidak ada dana, tidak mengapa, sudah bagikan saja. Ini ya, kami cetak ya, ya, karena kepedulian kami. Terhadap kondisi yang tengah berkembang Di dalam masyarakat Terutama ya. Ingin menyelamatkan kaum muslimin Dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar Dulu orang menuduh Saudi Arabia itu biang terorisme ya. Karena apa? Karena Usama bin Laden adalah warga negara Saudi. Langsung dikaitkan, Saudi ini sumber teroris. Ya. Ya. Namun, setelah pemerintah kerajaan Saudi Arabia menggalang, mengkoordinir negara-negara ya. Islam ya. untuk menghadapi terorisme, Orang yang menuduh Saudi ini sebagai biang terorisme. Ya. Terpaksa harus tutup mulut. Terpaksa harus tutup mulut. Tidak lagi bisa bersuara menuduh kepada negara Saudi sebagai biang terorisme. Karena apa? Karena ternyata pemerintah kerajaan Arab Saudi... Ya. Justru menjadi pelopor terdepan menghadapi aksi-aksi terorisme. Ya. Kalau di Indonesia aksi-aksi terorismenya, Ya masih gerakannya masih orang per orang ataupun grup, kelompok. Kalau yang dihadapi oleh pemerintah Saudi Arabia, Terorisme yang sudah, Teroris-teroris ya. yang sudah didukung oleh negara, Negara Iran. Ya. Ini yang dihadapi oleh pemerintah Saudi. Jadi tingkatannya sudah tingkatan ya. antar negara. Ya. Disinilah kewajiban kita di dalam dakwah. Ya. Kalau kita memang tidak bisa ya. menyampaikan dakwah secara lisan, ya bantu dengan menyebarkan majalah. Mau dibaca dulu sendiri? Boleh. Ya. Mau dimiliki untuk sendiri? Boleh. Yang sisanya sebarkan Kasian saudara-saudara kita Kalau sampai kemudian Terjerat dengan pemahaman Yang salah Pemahaman khawarij Mengkafir-kafirkan Sesama muslim Mudah mengkafir-kafirkan Terhadap sesama muslim Kan sayang berbahaya Pemahaman seperti ini Atau melakukan perlawanan-perlawanan, tindakan-tindakan, ya. melawan kepada pemerintah, ya. Ya. bahkan ingin angkat senjata melawan TNI Polri, ya. ada pol, ada anggota aparat yang sedang lengah kemudian ya. ditembak misalnya, ini karena rusaknya pemahaman. Padahal yang ia tembak seorang aparat yang muslim. Kenapa ia tumpahkan darah seorang muslim? Kenapa ia halalkan darah seorang muslim? Atau ia merampok. Ya, merampok toko emas yang milik muslim. Kenapa? Bukankah harta, nyawa seorang muslim harus dijaga? Maka penting bagi kita untuk Melakukan proses edukasi terhadap masyarakat. Dan inilah fungsi diantara majalah itu disebarkan dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat. Kita mendidik, mentarbiah masyarakat. Sehingga memperoleh pencerahan, memperoleh penjelasan. Oh ini tuh teroris itu. Oh yang seperti ini tuh. Oh teroris itu ternyata bukan hanya yang jenggotan, yang cingkrang, yang pakai peci, yang pakai cadar. Oh ternyata bukan itu teroris itu. Sekarang kan begitu Masyarakat mudah untuk menuduh Seseorang yang Ihtimam, seseorang yang Iltizam, yang berpegang Teguh kepada Al-Quran Kemudian dianggap sebagai Radikal, teroris nah Ini kesalahan-kesalahan yang harus Diluruskan Dan semua itu insya Allah Dengan memahami Apa dan bagaimana terorisme Mudah-mudahan masyarakat tidak salah untuk menilai. Demikianlah mudah-mudahan apa yang bisa tersaji pada kesempatan sore hari ini. Ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tutur kata yang kurang santun. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. ala warahmatullahi Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.